Mitra bisnis, Wali Kota semawe Aceh awal bulan ini mengeluarkan surat edaran yang menghimbau kaum perempuan tidak duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor. Alasannya adalah untuk mengembalikan citra seorang perempuan yang bernuansa islami dengan penuh kelembutan, sopan santun dan beradab ketika berada di hadapan masyarakat umum. Aturan ini rencananya akan dijadikan peraturan daerah setelah mengalami uji coba selama sebulan. Untuk membicarakan hal tersebut, Saat ini kami telah tersambung dengan koordinator program The Wahid Institute, Rumadi. Pak Rumadi, apa komentar anda? Pertama, terang saya gagal ya, memahami logika dan cara berpikir kalau Laksimawe yang membuat perdalarangan perempuan membutuhkan sama terdengar posisi ngangkang itu. Tapi yang jelas, ini merupakan salah satu ekspresi persepsi cara berpikir patriarki di mana perempuan itu dianggap sebagai makhluk penggoda gitu sehingga perempuan itu tidak mempunyai otonomi atas tubuhnya sendiri sehingga e, perempuan itu perlu diatur sedingin rupa baik dalam hal berpakaian maupun dalam hal aktivitas lainnya termasuk bagaimana posisi yang harus diambil oleh seorang perempuan ketika dia naik sepeda motor jadi ini merupakan terminan dari cara berpikir yang patriarki itu nah yang kedua kalau perda ini dikatakan sebagai cara untuk menjaga kehormatan perempuan, saya juga tidak tidak bisa memahami kenapa yang dilarang nanggang itu hanya perempuan. Apakah kalau cara berpikirnya itu dianggap sebagai menggoda? Apakah laki-laki juga tidak dianggap sebagai penggoda terhadap perempuan kalau eh cara menaiki sepeda motornya sama seperti yang dilakukan oleh oleh perempuan itu? Jadi ini adalah tentu diskriminasi terhadap perempuan di mana perempuan dianggap sebagai makhluk penggoda yang tubuhnya itu harus diatur oleh laki-laki Kemudian yang ketiga, kalau ini dikatakan sebagai bentuk syarat Islam, gitu menegakkan syarat Islam, saya juga nggak paham syarat Islam yang mana gitu yang mau ditegakkan. Kalau misalnya itu dianggap sebagai, loh ini kan sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Loksimawe misalnya. Ya sudah, kalau itu dianggap sebagai kebiasaan, ngapain sih harus diperdekat segala macam? Gitu. Kalau dikatakan syarat Islam, ini syarat Islam yang, yang bagian mana? Bahkan kalau kita melihat sejarah misalnya dulu, Aisyah misalnya, salah seorang istri Nabi. Waktu dia berperang naik onta misalnya, apakah Aisyah itu naik ontanya itu dalam posisi nyengklang itu atau, atau ngangkang. Dalam sejarah ya, pos, Siti Aisyah juga kalau naik onta ya ya naik onta seperti Sebagaimana layaknya laki-laki naik onta itu. Jadi ini merupakan dari keseluruhannya yang saya jelaskan ini, apa yang ditelurkan oleh wali kota di adat itu ini merupakan satu cara untuk mengungkung perempuan bukan untuk menghormati perempuan tetapi ini adalah cara untuk mengendalikan perempuan dan ini merupakan terminan bahwa perempuan itu tidak mempunyai otonomi atas tubuhnya sendiri dilihat sebagai makhluk penggoda yang harus diatur harus diatur dengan rupa supaya tidak menggoda laki-laki isinya jelasnya kan itu Ujungnya supaya perempuan itu sudah menggoda lagi-lagi. Yang saya terus terang saya gagal memahami cara berpikir. Ada himbauan Pak untuk masyarakat yang keberatan terhadap Perda ini harus bertindak seperti apa dan juga untuk Walikota Lok Semawei sendiri? Memang kalau saya perhatikan ya saya lihat berita-berita ini kan kata wawancara dari Walikota Lok Semawei juga mengatakan bahwa ini adalah inspirasi dari ulama segala macam dan e, tidak ada upaya untuk bertanya kepada masyarakat yang potensial menjadi korban, terutama kelompok perempuan. Nah, oleh karena itu, menurut saya, satu-satunya cara adalah bagaimana kelompok-kelompok masyarakat yang potensial menjadi korban, terutama kalangan perempuan, itu harus lebih speak out, gitu. harus lebih mempunyai suara dalam bernegosiasi pembuatan kebijakan publik seperti ini, sehingga perempuan tidak selalu menjadi objek dari peraturan-peraturan apapun namanya, entah itu perda atau surat edaran, kalau, kalau sekarang ini masih seputusan surat edaran, karena ini kan mempunyai implikasi terhadap punishment gitu ya. Jadi kalau ada kelompok masyarakat, terutama perempuan, tidak melakukan apa yang dikendaki oleh surat edaran itu, ini kan dia mempunyai punishment, akan dihukum. Gitu. Jadi, mengunceng sepeda motor dengan posisi ngangkang, itu nanti dianggap sebagai bentuk kejahatan. Gitu. Itu dianggap sebagai kriminal yang akan bisa dihukum, atau bisa disedak sekian rupiah, dan lain sebagainya. Dan ini menurut saya kelompok-kelompok perempuan, terutama kelompok-kelompok perempuan di Loksinawa, yang potensial menjadi korban, itu harus segera mengkonsolidasikan diri untuk memberikan uh, fikam, mengenai persoalan ini, jangan sampai nanti kelompok perempuan ini yang terus akan menjadi korban dari cara berpikir yang patriarki tadi. Demikian koordinator The Wahid Institute, Rumadi. Saya Wendy Lim.